Halo semuanya, apa kabar? Ada saya lagi di sini Aryan Surya dari pagarkehidupan.com Di audio kali ini atau mungkin lebih tepatnya di video kali ini teman-teman Saya akan membuat sebuah pencerahan buat kamu Insyaallah dengan izin Tuhan Dengan adanya salah satu rahasia terbesar yang akan saya bagikan sedikit lagi kepada kamu Mengenai kehidupan yang saya jalani yang insya Allah bisa memberikan inspirasi bagi kamu semua di luar sana ya. Video ini atau audio ini saya buat berdasarkan inspirasi saya dari pengalaman-pengalaman teman-teman saya yang ada di sekitar saya dan juga orang-orang di sekitar saya yang mana mereka ingin merubah hidup mereka tetapi mereka belum tahu arahnya harus kemana dan bagaimana. Saya menebak bahwa kamu yang mendengarkan suara saya ini atau mendengarkan video saya kali ini adalah orang-orang yang penasaran. Bagaimana sih caranya kamu bisa merubah hidup kamu seandainya kalau memang kamu ingin merubah hidup kamu dalam waktu yang relatif singkat? Saya memiliki salah satu formula yang sangat sederhana yang justru ini merupakan salah satu rahasia terbesar dalam hidup saya yang saya lakukan yang pada akhirnya bisa merubah hidup saya menjadi kehidupan yang jauh lebih baik yang perbedaannya bagaikan langit dan bumi rahasia inilah yang membuat berjuta-juta orang di luar sana pun tidak pernah tergantikan oleh apapun juga bahkan sampai ratusan tahun setelah mereka wafat saya punya pertanyaan satu kepada kamu semua teman-teman kenapa hingga detik ini hidup kamu begini-begini aja kenapa hingga detik ini belum ada perkembangan berarti yang terjadi dalam hidup kamu yang sebenarnya kamu sendiri pun dalam tanda kutip sudah jenuh Dengan apa yang terjadi dengan hidup kamu Tetapi kamu gak tahu Kenapa ini bisa terjadi Sekarang saya tanya kepada anda Apakah anda sudah jenuh dengan hidup anda Apakah anda sudah jenuh Dengan apa yang terjadi dalam hidup anda Tetapi tidak ada perubahan yang berarti Kalau ya Anda sama dengan 80% orang Di luar sana yang memang mereka Tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan Saat ini Teman-teman Tahu gak kenapa banyak orang gagal di luar sana? Orang-orang gagal itu dibagi dua penyebabnya. Yang pertama, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang kedua, karena mereka terlalu mengikuti perkataan orang lain. Cuman dua saja. Nah yang akan saya bahas kali ini adalah yang nomor dua. Penyebab gagal seseorang karena mereka terlalu mengikuti perkataan orang lain. Kenapa begitu banyak orang jomblo yang pengen punya pacar tetapi gagal? kenapa begitu banyak orang yang ingin melamar pekerjaan di kantor tapi kemudian tidak berhasil kenapa banyak orang yang ingin naik pangkat dalam kantornya, dalam jabatannya tapi lamanya bukan main kenapa orang yang pengen menjual produk ada beberapa yang gagal, ada beberapa yang berhasil penyebabnya apa? penyebabnya adalah cuma satu dan hal inilah yang akan saya bahas kali ini hal yang akan saya bahas kali ini teman-teman adalah hal yang disebut dengan keunikan diri betul? Satu kata, unik. Unik adalah yang membedakan antara seorang pemenang dengan seorang yang loser atau seorang pecundang. Unik adalah yang membedakan antara seseorang yang biasa-biasa saja, ordinary, dengan orang yang memang punya kelebihan. Dan unik juga yang membuat Anda masih mendengarkan suara saya hingga saat ini. Bukankah itu benar? <laughs> Kebanyakan orang bingung bagaimana caranya kita bisa merubah hidup, bagaimana caranya kita bisa menjadi superstar dalam hidup kita. Caranya sederhana sekali teman-teman, tidak perlu pakai magic, tidak perlu pakai dukun. Caranya adalah dengan menggunakan keunikan yang kita punya. Tetapi kebanyakan termasuk kamu orang-orang di luar sana, kamu tidak percaya dengan keunikan yang kamu punya. Nah sekarang saya tanya, coba saya minta Anda untuk memikirkan salah satu artis idola Anda, baik itu pria maupun wanita yang sampai saat ini Anda ngefans banget sama dia. Pikirkan dia. Sekarang saya tanya lagi kepada Anda, bukankah Anda menyukai seseorang tersebut, idola Anda tersebut karena orang tersebut unik? Sekarang saya tanya lagi, kalau seandainya di dunia ini ada seribu orang yang sama, dengan orang yang Anda idolakan tadi, saya tanya, Anda masih idola nggak dengan dia? Saya berani jamin tidak. Sekarang saya tanya lagi, ada nggak barang 1, 2, 3 yang sampai detik ini Anda tuh pakai terus? Kayaknya nggak bisa lepas dari barang itu ya. Baik itu tas mungkin, komputer atau mobil, apapun barang itu. Sekarang saya tanya, kenapa Anda sampai detik ini masih menggunakan barang tersebut? Jawabannya sederhana, karena barang itu unik buat Anda. Betul. Nah seharusnya, dari situ sudah tercipta sebuah jawaban bahwa, oh, kalau seandainya anda ingin menjadi sebuah pribadi yang dicari oleh orang-orang di luar sana, jadilah manusia yang unik, titik. Bagi anda yang sekarang single, anda yang jomblo dan anda pengen punya kekasih, pengen punya pasangan tapi tidak dapat-dapat, stop mengejar. Sekali lagi, stop mengejar. Karena ketika kamu mengejar, kamu mengemis, okei? Okay? Apapun yang kamu inginkan, jangan dikejar. Terus gimana caranya bro, supaya kita gak ngejar? Caranya sederhana, tunjukkan keunikan kamu pada dunia. Ketika kamu bisa menunjukkan keunikan kamu kepada dunia, maka dunia akan mengejar kamu. Itu rahasianya. Ketika kamu bisa menunjukkan keunikan kamu, ini loh gue, ini loh keunikan gue. Saya berani jamin, gak sampai satu bulan, Orang-orang di luar sana akan mengejar-ngejar kamu sebagai sebuah pribadi yang menawan Kenapa kamu sampai detik ini tidak diterima di kantor tempat kamu bekerja? Di tempat yang kamu mau? Pertama, alasan terbesarnya adalah karena kamu bagi mereka kurang unik Kenapa kamu sampai saat ini membuat sebuah produk gagal terus atau belum berhasil? Karena produk kamu tidak unik Selesai jawabannya sekarang pertanyaan ini saya ganti. Kalau kamu memang ingin menjadi seorang pribadi yang dikejar-kejar oleh orang, digemari oleh orang, dicari oleh orang, fokus kepada keunikan yang ada dalam diri kamu. Contoh nyatanya adalah idola kamu, dan contoh nyatanya adalah suara yang kamu dengarkan saat ini. Nggak banyak loh orang-orang di luar sana yang bisa membuat kamu mendengarkan suara mereka dalam waktu yang lebih panjang dari kamu mendengarkan suara saya saat ini kenapa kamu masih mau mendengarkan suara saya? karena suara saya unik buat kamu, betul? dan kalau kamu menganggap suara saya unik, kamu pun juga bisa menggunakan keunikan kamu untuk memikat orang lain di luar sana sama seperti saya memikat kamu jelas jadi buat Anda semua yang apapun masalahnya ada dalam hidup ini, apakah Anda pengangguran, apakah Anda mungkin kurang bisa membuat produk, apakah Anda mungkin single, pengen punya pasangan, termasuk hal-hal lain, mungkin Anda pengen punya teman-teman yang menghargai Anda, gunakan keunikan Anda, karena dari keunikan Anda akan terpancar nilai yang paling berharga di dalam diri Anda. So, pertanyaannya, apakah Anda sudah siap menjadi orang yang benar-benar menawan? Apakah Anda sudah siap untuk menjadi orang yang berbeda? Tunjukkan keunikan Anda saat ini dan lihat perbedaannya. Saya Aryan Surya, pagarkehidupan.com. Keep spirit and goodbye.